Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat e, witir itu kan Salat penutup ya pak Pak Bu ya Salat penutup Nah sekarang kalau misalnya Witirnya dikhawatirkan Bangunnya telat subuh Jadi witirnya itu sesudah isa Kemudian ternyata terbangun Jam tiga untuk tahajud Kan gak usah witir lagi Berarti witir dibilang Salat witir penutupnya itu e, Bagaimana saya gak paham memang benar salat witir itu adalah salat penutup tapi maknanya disunnahkan, dianjurkan. Nah, ini harus ditekankan bahasanya. Kalau dianjurkan biar orang saham. paham. Dianjurkan jadi wajib. Ini biasanya orang ngantuk. Sunnah, dianjurkan salat witir itu dijadikan salat penutup. Nah, ini. Bukan wajib ya. Dian Ah, sudah jelas. Jadi kalau ada orang witir habis isa, terus malam bangun lagi, sah enggak witirnya? Ya sah, sudah selesai, mau diulang lagi? Ya enggak usah, sudah witiran enggak, witirnya sekali. Kalau sebelum habis sebelum tidur witiran, jam tiga bangun malam, sholat hajat, tahajud sholat sebanyak-banyaknya. Jangan berkata seperti orang yang jago ngeliwat itu saja, kan sudah ditutup. lah ini kesalahpahaman lagi sudah ditutup gak mau sholat lagi kalau ada sholat ditutup jadikanlah itu sholat penutup kalau bisa biarpun dijadiki sholat awal gak apa-apa traweh witiran dulu baru traweh juga sah karena ini anjuran hanya sebaiknya dijadikan ini sholat penutup ini kisahnya Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu orangnya gagah, perkasa, teker begitu jadi kalau witir selalu malam Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur ngadu ke Rasulullah Kata Nabi Muhammad dipesan juga semuanya. Hadza ahdza bil hasmi wa hadza ahdza bil quwa. Ini Abu Bakar hati-hati takut ketiduran, enggak bisa witiran. Makanya witirnya awal waktu. Kalau Umar ini mah memang kuat ya. Ya udah enggak apa-apa, dimaafkan. Jadi boleh semuanya. Ibu boleh witiran sebelum tidur. Kalau ternyata nanti bangun malam tahajudan yang banyak, jangan berkata sudah ditutup. Kalau masih begitu pasti tidur di sini itu.